Assalamualaikum, Sederah Alun, Berita Pagi edisi hari ini Senin 7 November 2016 dibacakan oleh Mai Mundarkan Syahr Diansyah Gelar perkara Ahok akan disiarkan secara terbuka Bum, bata, teror, vihara, buddha di Luksumawe Tiga nelayan kembali ditemukan Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim New Salam BFM Berta ini juga bisa anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Lauser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Derlun Polri akan melakukan gelar perkara penyelidikan kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Purnama alias Ahok secara terbuka kepada media dan sejumlah pihak terkait. Kompas.com melansir. Kepala Polisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan gelar perkara dilakukan terbuka untuk menghindari kecurigaan adanya intervensi terhadap penyelidikan kasus tersebut. Boy mengakui bahwa ini kali pertama Polri melakukan gelar perkara terbuka. Biasanya gelar perkara berlangsung tertutup dan hanya dilakukan bersama kejaksaan. Namun penyelidikan ini dianggap pengecualian karena sangat menyedot perhatian masyarakat. Kadif Humas Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, mempredeksi gelar perkara pengecualian penyelidikan terkait gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dilakukan dalam bulan ini. Waktunya masih tentatif, tapi paling tidak minggu ke-3 November. Namun Boy belum dapat memastikan tanggal persis gelar perkara itu dilakukan. Sudah lun benda mirip bom yang meneror Vihara Buddha Tirta Loxmawe, tempat beribadat umat Buddha, telah berhasil dijinakan tim Jibom Brimob gelekat. Sebelumnya vihara Buddha Tirta tempat beribadat umat Buddha Loksmawe di teror benda yang mirip bom Minggu pagi. Benda tersebut diletakkan tepat di depan pintu vihara. Dari Loksmawe, Saiful Bahri melaporkan tim jibom Brimob jelikat juga menyisir di lingkungan Vihara Buddha Tirta pasca di teror benda mirip bom. Setelah benda mirip bom yang diletakkan di depan pintu gerbang Vihara dijinakkan tim Jibom. maka benda itu langsung dimasukkan dalam mobil. Selanjutnya, sejumlah personel j masuk dalam Vihara untuk melakukan penyisiran, sedangkan di lingkungan Vihara masih di polis lain. Biasanya setiap hari Minggu pagi di Vihara Buddha Cirta Sumawi selalu digelar sekolah bagi anak-anak umat Buddha namun pasca teror benda yang dibuat mirip bom rakitan tersebut maka sekolah bagi anak-anak umat Buddha diliburkan Su tim gabungan yang melakukan pencarian lima orang nelayan Simelu yang dinyatakan hilang sejak bagan apung yang mereka gunakan menangkap ikan tenggelam di hantam badai tiga hari lalu, Ditemukan tiga diantaranya dalam keadaan selamat kemarin. Dari Sinabang, Sarimulyasno melaporkan. Sebanyak tiga korban selamat itu ditemukan oleh tim pencari di kawasan Pulau Babi, tepat Selatan. Untuk saat ini, korban yang selamat sedang dalam perjalanan dari Pulau Babi menuju daratan Simulu. Kepala BPBD Simulu Ihsan Mikaris membenarkan. kabar Telah ditemukannya tiga orang korban selama dari lima orang yang dinyatakan hilang. Adapun nama panggilan ketiga korban yang ditemukan selama itu yakni Jal, Jajan dan Budi. Sudalun M. Aulia bocah asal makmur kecamatan Julu Aceh Timur tewas tersengat listrik Sabtu sore. Kejadian naas berlangsung di halaman sebuah pabrik padi di desa Biram Rayu kecamatan Tanah Jambo Ayi Aceh Utara. Dari Loksma Waisai Fulbahri melaporkan Kapolsek Tanah Jamboae AKP Teguvaino Budi mengatakan berdasarkan kronologis kejadian bocah ini bersama anak-anak lainnya sedang bermain di halaman sebuah kilang padi di desa Biramraya tiba-tiba dia memegang tiang besi yang digunakan sebagai penyangga kabel listrik diduga kuat tiang besi tersebut sudah teraliri arus listrik Dari kabel yang sudah terkelupas, maka arusnya langsung menyetrum bocah tersebut hingga tewas. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudarlun, satu orang anggota Jackmania tewas setelah terlibat tawuran dengan warga di Palimanan, Jawa Barat kemarin. Rombongan Jekmania bentrok dengan warga di pinggir jalan saat pulang ke Jakarta seusai mendukung tim kesayangan mereka bertanding melawan Persib Bandung di Stadion Manahan Solo Sabtu kemarin. Kompas.com melansir, menurut Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Yusri Yunus, Pentrokan terjadi pada minggu sore sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Barat. Rombongan Jakmania ini berhenti dan bikin kacau dengan melempari rumah warga, sehingga warga Luk Benda dan Tegal Karang keluar semua balas melempar. Lemparan balasan dari warga ternyata mengenai kepala salah satu supporter Jakmania yang berdasarkan kartu tanda penduduknya bernama Harunal Rashid Alistaluhu, warga Duren Sawit Jakarta Timur. Setelah terluka, kena batu, ya ditinggal pergi rombongannya. Warga lalu mengoroyoknya, korban akhirnya tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Dalun Kementerian Luar Negeri menghimbau warga negara Indonesia di Sabah, Malaysia untuk tidak melaut terlebih dahulu. Himbauan ini diberikan hingga batas waktu yang belum ditentukan mengingat kondisi keamanan di perairan negara tetangga itu tidak kondusif. Kompas.com melansir, Kemarin dua warga negara Indonesia yang jadilah kota kapal ikan Malaysia diculik kelompok bersenjata di perairan Sabah. Pemerintah Indonesia menghimbau para ABK warga negara Indonesia di Sabah untuk sementara waktu tidak melaut sampai situasi keamanan dipandang kondusif. Pemerintah sejak beberapa waktu lalu telah menyampaikan keprihatinan pada Malaysia terkait situasi keamanan di perairan Sabah. Pasalnya di perairan itu sebanyak 6.000 warga negara Indonesia bekerja di kapal ikan berbendera Malaysia. Kejadian penjulikan terakhir terjadi kemarin saat dua warga negara Indonesia asal Buton, Lautu bin La Roli dan Lahadi bin La Adi diculik kelompok bersenjata. Lautu merupakan kapten kapal ikan SSK-00520F dan Lahadi adalah kapten kapal ikan SN-1154-4F. Saat tengah mencari ikan, dua kapal ini dihampiri speedboat dan langsung ditodoh senjata. Pelaku yang berjumlah sekitar 5 orang membawa senjata laras panjang. Sebelum membawa dua warga negra Indonesia, pelaku juga merampok kapal ikan tersebut. Dari Misrum, Tanjung, Permais, sekian peta pagi edisi Senin 7 November 2016, serta siang, Seram FM hadir kembali setiap pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Pertama pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.srambiafem.com Follow juga Twitter kami at serrambiafem Sudara lul, wassalam